Selamat sore tadi, Bio. Eh, selamat sore, Bu. Ya, s e l a m t e a m n u r u t kami, Bu, ya. Itu salah, salah organisasi, mestinya pengadilan negeri saja cukup. Karena korupsinya kan juml jumlahnya kecil.、Uh, jumlahnya besar, ya, baru makam manggung dan sebagainya. Ini pembagian di pengadilan negeri ini kadang-kadang kacau, sehingga perkara-perkara、uh, kecil masuk ke makam h a h a g u n g gitu. Semangat, Bio.、Hmm, Oke.、Okay. Selamat sore, Pak Hasan. Selamat sore. Ya, silakan, m b a k Saya nggak mau banyak ngomong komentar banyak, nanti m a n kelihatannya negaranya udah salah urus semuanya nih. Ayo l i k salah urus, p e l a b u h a n n y a salah urus, ikut-ikutan jam rekamannya salah urus. Itu aja, makasih.、Hmm. Oke.、Okay. Berikutnya, Pak Harjo. Ya, halo. Silakan, Pak. Ya. Saya pikir perlu ya. Jadi dia mulai dari hal-hal kecil dulu.、Loh. Jadi j a n g a n j a n dari kecil b i s a jadi besar. Jadi kalau yang m a s i h k e c i l di dia mienya itu. Lebih Jangan jamur Baik Terima kasih m a k Harjo Berikutnya kita menuju Pak Heri Silahkan Pak Heri Iya Mbak Salah sore Iya s i l a h k a Mbak Komentar saya cuma satu Mbak Tapi jangan diketawain ya、hmm. <laughs> Oke makasih Mbak Oke、okay. Pak Gilbert Iya ini Topiknya tidak jelas ini Harusnya mestinya lebih dipertegak a p a k a h Kasus yang 2,6 juta ini kasar s i Kemungkinan kalau kasasi, ya memang tugas dari Mahkamah Agung, kan?、Hmm. Setelah disedangkan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, langsung ke kasasi. Atau memang si Mahkamah Agung ini menangani g m e n n a kasus 2,6 juta, tapi s a y a r a s a ini kasasi, mungkin.、Hmm. Memang, memang tugas dari Mahkamah Agung. m a kasih. Kalau sampai dikasasi, ya. Oke.、Okay. Silahkan, Pak Yanto. Iya, Terima kasih, Bu. Ya, silakan, Pak. Untuk korupsi 2,6 juta, itu tetap Kalau misalnya memang kasasi ya harus, di, ini, harus diurusin lah Karena、hmm. itu kemungkinan kasasi Tapi coba dong dilihat Mas Orang korusi p 10 juta sama maling ayam Hukumannya berat r i maling、a、ayam Duh, Terima u h t kasih、okay. Pak Billy selamat pagi Pagi Ya s i l a k a n Pak Billy Sebenarnya sih bukan s a n a p e r l u n g a t perlu ya Kalau memang kasus itu sampai KMA ya harus diproses lah sama dia Cuman masalahnya kan yang besar-besar mereka nggak gak mau usut tuh Belaga bego, belaga buta, belaga ngaliak, g itu belaga n g g a d e n g a r Jadi itu aja sih, basically sih kalau e m a n g harus dia proses ya harus tetap diproses, namanya juga MA. Makasih. Terima, terima kasih kembali, penelpon yang berikut Pak Januar selamat pagi. Iya selamat pagi Bu. Silakan、oh, Pak Januar. Ya mau kasih komentar di kita j a Itu seperti menembak tikus dengan senapan gajah. Itu aja mbak ya. Oke,、okay, terima kasih Pak Januar. Silakan Pak Ali. m Ya kalau e n u saya sih gak g pantas Ya pantasnya sih kan besar-besar a j a Tapi bagaimana ya mekanisme perhukum a p a peradilan Indonesia Berseperti itu saat ini Jadi mau gak mau ya harus ya harus n m e j a n g t e m a kasih Terima kasih kembali Pak Ali a k Aditya selamat pagi Ya Bu Saya pikir kadang-kadang kasus-kasus kecil itu diangkat Oleh teman-temannya sendiri Dalam satu instansi Untuk menjatuhkan teman y a juga Jadi, sebenarnya kasus, kasus kecil itu n g g a k perlu lagi angkat di MA di seleksi sedikit gitu. Jadi, lebih kasus-kasus besar aja oleh MA yang diangkat. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Aditya, dan baik mitra bisnis. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Tazan. Saya berpendapat kalau perkara seperti itu baik ke mahkamah agung dan semua di tangannya di mahkamah agung, maka saya c i r a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 p e n g ア d i, i l a n d プラ e r l u k a n dengan biaya yang m u r ジャ waktu yang s i n ト k a t dan penyelesaian y a n g m e n d ル・ル a t kepastian hukum oleh karena itu saya kira maka pengadilan janganlah semuanya パワーのパワーのパワーのパワーのパワ アラトンバギュンダリアンパカラタカラヤンプラノハスマスクステゲティンカマカマゴン、シャパティデグラングランマジプラポカンシャパティエキュー、ゲディミスパニャン、アザラパパジャクン、ヤンハイネシャケーカルニバリブララスパティエキュー、コバサヤンガサラ、ディアスファリーエキ i ー、ディアエンティエキュー 私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。私はそれを見たことがあります。